Kemarin kita sampai di al-kalam. Jadi jadi kitab ini langsung membicarakan tentang al-kalam. Sebenarnya sebelum masuk ke al-kalam kita harus tahu susunan dari kata-kata Arab itu dari apa saja. Maksudnya tersusun dari apa? Yaitu tersusun dari huruf-huruf seperti apa bahasa-bahasa yang lain. Ya, nah satu huruf itu dalam bahasa Arab disebut harf Seperti bahasa kita ya. Bahasa kita huruf, bahasa Arabnya apa? Harf. harf. Nah, jamaknya huruf. Jadi jamak dari kata harf itu adalah hurufun. Nah. Nah, itu kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari harf-harf yang tersusun menjadi huruf tadi. Nah. Kemudian setelah huruf, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya suku kata, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak ada suku kata. Soalnya hurufnya vokal, sudah apa? Sudah ada bunyinya yaitu harokat fathah, domah dan seterusnya. Ya, kemudian setelah tersusun dari huruf-huruf itu menjadilah sebuah apa? Kata. Nah kata ini dalam bahasa Arab artinya apa? Bahasa Arabnya adalah Kalimah bukan kalimat tapi apa? Kalimah Kalimat ada Iya. Masih muat lagi enggak? Ada. Apaan ah, ini yang di depan? Iya. suaranya juga enakan sini sah nggak <gaknya>, antre yang baik kita lanjutkan jadi seperti itu ya jadi seperti bahasa lain bahasanya bahasa arab itu terdiri dari huruf-huruf nah satu huruf disebut namanya harf dalam bahasa Arab. Kemudian susunan huruf itu namanya tadi apa? Kalimah. Kalimah itu dalam bahasa Indonesia terjemahnya apa? Kata. Nah, sekarang kita baru masuk nanti apa? Jenis kalimah sebenarnya. Tapi di sini penulis memulai dengan al-kalam. Yang al-kalam itu sebenarnya artinya apa? Dalam bahasa Indonesia apa? Kalam apa? Kalimat. Karena kita kemarin pengertian kalam itu apa? Nah. Abdul Murakkab Mufidu bilwadhi. Nah. Pertama lafat, yang kedua murakkab. Yang ketiga apa? Al-Mufid. Yang keempat bilwadhi, empat syarat. Dia harus harus lafat yang tersusun dan mempunyai makna sempurna dan Bilwati yang diletakkan sesuai dengan apa yang orang Arab itu letakkan Jadi di sini pengertian empat ini Empat syarat ini harus terpenuhi dalam kalam Atau disebut juga apa Jumlatul Mufidah Ini belum ya kemarin ya Jumlatul Mufidah itu adalah Kalimat sempurna Atau disebut kalam Atau disebut Jumlatul Mufidah Atau Al Jumlah Al Mufidah Afwan. Atau Jumlah Mufidah Taib. Penulis memulai dengan jumlah, yaitu dengan kalimat maksudnya. Jadi bahasa Arabnya kalimat itu apa? Jumlah. Bahasa Arabnya kalimat itu jumlah. jumlah. Jangan terbalik-balik ya. Bahasa Arabnya kata itu apa tadi? Kalimat. Ya. Bahasa Arabnya kalam itu apa? Ya itu bahasa Arab. Kalam. Kalam bahasa Arab. Istilah lain tadi maksudnya yaitu apa? Istilah lain dari kalam itu apa? Jumlah. Jumlah mufidah. Baik. Penulis memulai dengan kalam. Nah, kemudian baru setelah itu membagi. Kalam itu terbagi menjadi beberapa bagian. Kita lihat di sini. Wa aqsamuhu salata. Dan jenisnya ada tiga Silakan dibuka halaman ke berapa namanya? 114 ya. Wa aqsamuhu ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna Dan jenisnya terbagi menjadi tiga Wa aqsamuhu ismun isim wa fi'lun dan fi'il wa harfun ja'ali makna Dan huruf yang datang dengan suatu makna Atau huruf yang mempunyai makna Dari awal dulu Di sini maksudnya terbagi menjadi tiga ini yang dibagi itu kalam atau kalimat. Nah, seolah-olah kalam kan? Nah, seolah-olah kalam itu terbagi menjadi tiga. Padahal tidak. Kalam itu satu, yaitu apa? Satu jumlah. Yang terbagi itu apa? Kalimah. Jadi, misalnya kalam Muhammad datang ke rumah. Nah, datang Muhammad datang ke rumah ini satu apa? Satu kalam. Tapi jenis dari susunan susunan apa namanya yang tersusun dengannya e, kalimat tersebut itu kan ada yang namanya itu kata benda atau kata kerja ada misalnya dalam bahasa arab ada tubi misalnya nah itulah nanti yang kita bagi berarti kata benda kata kerja semuanya itu jenis apa k Ka? kata atau dalam bahasa arabnya apa Kalimah, Kalimah tadi jadi maksudnya seperti itu ya jadi dipahami di sini yang terbagi menjadi tiga di sini adalah apa Kalimah jadi kata dalam bahasa arab itu terbagi menjadi tiga jenis maksudnya. Di sini penulis kenapa menyebutkan seperti ini karena maksudnya apa? Bahasa Arab itu kalau dia dalam satu kalimat itu enggak mungkin lepas dari tiga jenis. Nah, maksudnya seperti itu. Wa kamu salah, saya itu enggak mungkin lepas dari tiga jenis, yaitu apa? Isim, fiil, huruf ja'al makna. Seperti itu maksudnya penulis. Akan tetapi seolah-olah kalau kita baca semintas akan dibahami bahwasanya Kalimat itu jenisnya seperti ini satu. Kemudian ada jenis lain panjang lagi satu lagi seperti itu kan. Padahal itu tidak seperti itu ya. Tapi ada yang belum paham di sini. Nah, insya Allah paham semua ya. Tapi nah, nanti uh, kalau ada papan tulis sebenarnya dengan tulis ini paling jelas, paling enak itu nerangkan dengan papan tulis. Tapi kita lanjutkan. Yang pertama dan jenis kata yang pertama adalah ismun apa itu ismun? Isim. Ya, dalam secara bahasa isim adalah apa-apa yang menunjukkan suatu makna. Ya, jadi ismun filuhatifah fil huwamadalah alamusama. Ya, jadi isim itu apa-apa yang menunjukkan suatu nama atau makna. Misalnya, ya, misalnya kita bun misalnya. Kitabun itu adalah isim. Karena apa? Secara bahasa dia menunjukkan nama untuk sebuah apa? Benda yaitu yang namanya kitab atau buku. Itu namanya isim itu secara bahasa. Akan tetapi secara nahwu adalah kalimatsun dalalat 'ala ma'na nafsiha wa lam tuqtaran bi zaman. Terjemahnya adalah isim itu. Nah, ini pengertian penting di ilmu kita yaitu isim itu secara istilah ilmu kita sekarang ini bahwasanya adalah kata yang menunjukkan suatu kepada suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Kata yang menunjukkan kepada suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Di situ ada terjemahannya tak masuk? Di, oh, di depan. Sistem itu apa? Kata benda. Bukan? Kata benda. <tuh> <tuh> itu aja kata benda. <tuh> oh iya Nanti anak harus punya matanya ini. Terima. Kalau di kitab ditulis kata benda, akan tetapi sebenarnya kata benda itu adalah salah satu unsur isim, atau salah satu apa? jenis isim. Akan tetapi jenis isim itu banyak. Ada kata benda, ada kata sifat, ada kata yang lainnya juga. Akan tetapi pengertian yang menyeluruh yaitu adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Maksudnya berkaitan dengan waktu itu apa? Siapa yang tahu? Iya. Maksudnya apa? Secara gampangnya itu tidak bisa ditanya kapan misalnya. kapan. Misalnya kitab misalnya. Kitab kapan kitabnya kan enggak bisa. Maksudnya apa? Tidak berkaitan dengan waktu. Maksudnya yang berkaitan dengan waktu itu adalah pekerjaan. Jadi semua pekerjaan itu pasti berkaitan dengan apa? Waktu. Berarti intinya sebenarnya penulis ini pengen mengatakan apa? Isim adalah kata yang menunjukkan makna tapi bukan pekerjaan, bukan menunjukkan apa? kata kerja maksudnya karena kata kerja itu berhubungan dengan apa waktu. dengan waktu maksudnya seperti itu tapi itu adalah apa umum sekali nanti ada jenis-jenisnya jadi seperti itu ya kalau ditanya apa itu isim isim adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna dan tidak berhubungan dengan waktu berarti di situ masuk kata sifat ya. kemudian kata benda kata iya keterangan kalau dalam bahasa nama orang Kemudian apa lagi? Kata ganti juga masuk. Kata ganti itu contohnya apa? Nah, huwa itu siapa? Dia, misalnya. Itu juga termasuk isim. Kata tunjuk, misalnya. Contohnya apa? Dalika, misalnya. Kemudian, kata tunjuk, kata benda, kata apa lagi? Kata sambung, misalnya. ya dan seterusnya. Dan itu sangat banyak jenisnya yaitu apa? Kata yang tidak berhubungan waktu ini adalah sangat banyak. Kemudian, jenis yang kedua adalah wafi'lun dan fi'il. Di situ terjemahannya apa? Kata kerja. Nah, secara bahasa fi'il itu artinya al hadats. Al hadats itu apa? Al hadats itu apa? Ya, sahnya kejadian. Hadas besar berarti kejadian besar. Hadas kecil, kejadian kecil. Nah, Hadas. Hadas itu maksudnya adalah apa? Kejadian. Jadi fi'il itu apa? Menunjukkan suatu kejadian. Atau suatu pekerjaan. Nah. Dan istilah orang-orang nahu mengatakan ada adalah kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wakturinat bi'ahadil azminatis salasah. Al-latihiya al, al wal-hal wal-mustaqbal. Jadi secara ilmu kita secara nahu fiel itu adalah kata yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Kata yang menunjukkan atas suatu makna dan berkaitan dengan waktu. Waktu yang tiga. Pertama waktu apa? Waktu lampau. Waktu sekarang atau waktu akan akan datang Nah Ini adalah kata kerja ya. Jadi kata kerja itu bisa ditanya kapan Misalnya apa, kata kerja misalnya Minum, kapan minum Tadi, ya. atau antum mengatakan Saya minum Saya minum itu sebenarnya menunjukkan apa, apa namanya Dalam kata itu menunjukkan waktu Bisa jadi waktu lampau, bisa jadi waktu sekarang Atau waktu akan datang dalam kata saya minum Berarti apa? Masih ada pertanyaan kapan minumnya gitu kan Nah berarti itu menunjukkan suatu apa? Suatu waktu suatu waktu Menunjukkan waktu Jadi kata kerja adalah kata yang menunjukkan Atas suatu makna pada dirinya yang berkaitan dengan waktu Contohnya apa lagi? Selain minum Bahasa Indonesia nya ya gak apa-apa Pergi Pergi bahasa Arab apa? Zahabah Kemudian apa lagi? Doroba. Apa artinya doroba? Memukul Kemudian apa lagi? Jalasa Jalasa. Duduk Dan seterusnya Banyak sekali ya, kata kerja Dan yang paling penting adalah sebenarnya kata kerja ini Karena bahasa Arab itu terbagi menjadi dua nanti kata. Yaitu apa? Kalimah itu tadi dari, dari segi pembentukannya terbagi menjadi dua Kalimah yang terpendek memang sudah datang seperti itu dan tidak berubah. Satu lagi kalimah yang apa? bisa menjadi kalimah yang lain atau bisa membentuk kata yang lain. Nah, yang bisa membentuk kata yang lain ini adalah dari kata apa? kata kerja tadi. Misalnya tadi apa tadi? doroba misalnya. Doroba itu artinya memukul. Ya. Ada yang ada setelah doroba menjadi yadribu, ada dzaribun, ada madrubun, ada dan seterusnya. Nah, ini namanya mustaq, ya nah, isim yang apa nama apa namanya mustaq itu adalah bentukan dari kata lain. Nah seperti ini yang perlu dihafalkan sebenarnya ya. dalam dalam pelajaran ini maka apa namanya uh, yang di, yang apa namanya yang yang mempelajari hal ini maksud saya adalah ilmu apa ilmu sorof dan itu sangat penting jadi utama sebenarnya ilmu sorof itu. Karena ilmu soraf itu apa? Mempelajari perubahan apa? Bentuk kata adapun nahu Nanti kita belajar kedudukannya dalam suatu kalimat Dalam suatu jumlah Baik Kemudian yang berikutnya Jenis yang ketiga ja makna, Dan Huruf ja makna, Dengan datang dengan suatu makna Ini perlu papan tulis sebenarnya Baik Tapi tidak apa, -apa. Kita lanjut dulu Kenapa harus ada kata Ja'a limakna Atau limaknan Yang betul limaknan atau limakna Yang betul limaknan Nah nanti perbedaannya apa Nanti insyaallah di pelajaran berikutnya Baik Ja'a waharfun ja'a limaknan Kenapa harus ada kata Ja'a limakna Karena harf itu terbagi menjadi dua Atau huruf itu terbagi menjadi dua nanti Huruf tadi apa? Huruf tadi basalamnya apa? Apa? Harf. Harf itu nanti terbagi menjadi dua. Harf hijai sama harf maani. Istilah lagi banyak sekali istilahnya. Ini mungkin yang untuk yang yang awal-awal ya harus apa? Mengapa setiap istilah-istilah seperti ini? Kalau misalnya saya mengucapkan istilah yang tidak dipahami, maka silakan ditanyakan nanti ya. Boleh ditanyakan langsung atau di akhir seperti itu ya. Tait harf atau huruf tadi terbagi menjadi dua harf hijai, yaitu huruf hijaiyah yaitu alif, ba, ta, jim dan seterusnya. Kemudian harf maani, huruf yang mempunyai makna. Nah yang dalam Pembahasan kita kali ini bukan huruf hija'iyah Tapi huruf yang mempunyai makna tadi itu Jadi Kata itu terbagi menjadi tiga Kata benda atau kata Sifat dan lainnya disebut apa tadi? Isim Kemudian kata kerja Kemudian satu lagi huruf Akan tetapi huruf terbagi menjadi dua Ada huruf hija'iyah Ada huruf yang mempunyai makna Yang mana kita bahas di sini? Huruf yang mempunyai Makna Contohnya huruf yang mempunyai makna itu apa Wa Artinya apa wow. Dan misalnya Kemudian Ba Artinya apa ba. Dengan Kemudian Apa lagi Fi Misalnya dan seterusnya Itu adalah huruf-huruf yang mempunyai Makna Ya maksudnya Mempunyai makna ketika dia bersambung dengan apa Selainnya Karena makna huruf tersebut berubah ubah Maka pengertiannya sebenarnya apa Huruf itu adalah seperti dalam kita menyasar adalah apa-apa yang tidak ada maknanya kecuali dia bersambung dengan apa selainnya. Tapi ini yang disebut huruf makni tadi atau huruf yang mempunyai makna tadi. Baik Itu adalah pembagian apa kata kata terbagi menjadi tiga yaitu isim yaitu adalah kata yang berkaita, eh, tidak berkaitan dengan waktu kemudian fiil kata yang Menunjukkan suatu makna dan tidak dan berkaitan dengan waktu Dan huruf Yang Mempunyai makna Seperti contohnya tadi apa V B dan yang lainnya Dan nanti ada jenis yang lainnya Seperti apa Kalau kita pernah belajar yaitu Dorof misalnya. Nah Dorof itu masuk jenis mana Pasti tidak keluar dari tiga ini Dorof itu masuk jenis apa Siapa yang tahu ada yang pernah belajar zarf? Azarf. Nah. Pasti enggak keluar dari sini. Jadi zarf itu termasuk jenis isim. Zarf itu termasuk jenis apa? Isim. Dia adalah apa? Isim sebenarnya zarf itu. Baik. Nah. Tadi ketinggalan pembagian fi'il lafaz. Ya pembagian fiil sekarang fiil terbagi menjadi tiga Di sini di syarahnya ditulis langsung apa? pembagian fiil karena apa? E, karena ini sangat penting ya. Di sini tidak diterangkan fiil itu bagi menjadi berapa enggak, cuman secara umum dan kita apa? akan singgung di sini yaitu fiil atau jenis yang kedua tadi kata jenis yang kedua ini aja adalah fi'lun itu terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah alfi'lul madhi yaitu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu lampau. Al fi'lu al madi atau fi'lun madin. Ya. Kemudian yang kedua jenis yang kedua adalah al fi'lu al mudhari' atau fi'lul apa? fi'lun mudhari'. Itu adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Namanya fi'lun mudhari'. Yang ketiga adalah fi'lu fi'lul amr ya. Fi'lul amr itu adalah kata kerja perintah. Atau fi'lul amr itu adalah kata kerja perintah. Nah, kalau dalam bahasa Inggris terbagi menjadi berapa? Past, ya. Present sama apa? Perfect, perfect present, pas perfect present. Bagaimana di tiga waktu juga, Indonesia, bahasa Indonesia, sebelum nggak ada ya. Tapi apa, ada pembagian waktunya cuman nggak ada apa, nggak ada pembagian katanya dalam bahasa Arab ada. Nah sekarang pertanyaannya, kata kerja perintah itu masuk jenis yang sekarang atau sebelumnya apa atau yang lampau atau akan datang? Akan datang. Nah nggak mungkin memerintah sesuatu yang apa? Ya sudah terjadi. Kalau memerintah waktu yang sekarang bisa nggak? Huh? Bisa nggak? Duduk. Itu kapan? Sekarang. sekarang. Berarti maksudnya... bisa. <laughs> Jadi maksudnya sekarang itu zaman itakalum. Ketika dia ngomong, ya. Apakah mungkin ketika dia ngomong duduk, langsung dia duduk gitu kan? Ketika ngomong. Tapi apa? Setelah kan. Berarti bahdawalupun waktunya sedikit itu namanya apa? Ba'dah Berarti gak mungkin dia tetap apa? Tetap harus apa? Akan datang Seperti itu Taib. Jadi Filamer ini Atau kata perjayaan perintah ini Menunjukkan waktu yang akan Akan datang Baik nah, Ini sudah Selesai Penerangan masalah Satu jumlah ini Yaitu Waksam, Uhusalah, Sahdan Jenisnya ada tiga Isim, Fi'il, dan Harjah Alimana Sekarang latihan nah, Saya tanya sekarang Kalau gak ada pertanyaannya Ada pertanyaan dulu gak? Sebelum kita tanya-tanya ini <tuh> Saya, kalau ada pertanyaan saya tanya. Angkat tangan aja, enggak saya tunjuknya. <coughs> Misalnya, siapa yang bisa jawab ya? Misalnya saya katakan hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini jenis apa? Jenis isim. Hada kitabun, semuanya itu isim. Type hada kitabun ini apa? Kalam. Ada pun bagiannya itu namanya apa? Kalimah. Ya, kalimah tadi itu jenisnya apa? Dua-duanya adalah isim. Nah, bagi yang belum tahu artinya hada kitabun artinya apa? Ini buku. Ini kata apa? Kata tunjuk. Ya. Tidak berkaitan dengan waktu. Buku kata benda tidak berkaitan dengan waktu, maka dua-duanya itu adalah isim. Nah. Ini adalah apa kata ini disebut dalam bahasa Arab kalimat dan kumpulan kata yang mempunyai makna sempurna ini disebut apa? Jumlah mufida atau kemarin kita sebut apa? Kalan. Jumlah mufida kalau yang apa namanya yang berupa jumlah mufida ini berarti belajar menyasar Menyasar istilahnya apa? Jumlah jumlah mufida. kemudian lagi misalnya Al-Qur'anu Kitabullah. Al-Qur'anu Kitabullah. Apa artinya? Al-Qur'an adalah kitab Allah. Al-Qur'an itu apa? Kenapa isim? Karena ada Alif Lam. Itu belum pelajaran nanti. <laughs> Kenapa? Sebelum sebelum kita masuk ke situ apa? Nah kata yang menunjukkan uh, tidak berhubungan dengan waktu. Kemudian kita Abu apa ini isim atau fil atau huruf? Isim. Kenapa isim? Allah. Isim. Karena tidak berhubungan dengan say misalnya. Muhammadun fil masjid. Muhammad apa? <susuk> Fi <tuh> Kenapa tahu itu huruf? Dari mana? Hah? <tuh> eh? Tahu. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> teriak-teriak ya, iya -teriak. saum, sadar lu sabar, sininya masih teriak-teriak paling di luar, di luar nggak dengar lagi, <coughs> jadi gini, nanti apa namanya perbedaan antara isim dan huruf itu apa bisa dibedakan dengan jumlah jumlah katanya sebenarnya, kalau jumlah katanya itu sedikit, lima satu atau dua, itu biasanya apa harf iya huruf tapi kalau lebih dari itu biasanya apa? Isim biasanya. Seperti itu. Itu apa namanya? Jumlah harfnya bisa bisa menurunkan seperti V misalnya. v Tapi nanti ada tanda-tandanya. Semua tanda, misalnya tanda isim kita sebutkan semua. Tanda fi'il kita sebutkan. Nah sisanya berarti apa? Huruf. Berarti nanti kalau kita gak ketemu tanda isim atau gak ketemu tanda fi'il berarti dia adalah harf, harf gitu. Nanti insya Allah, itu setelah ini. Jadi V itu... Kenapa dia huruf? Karena kita sudah sebutkan tadi ya. Saya sebutkan apa v itu termasuk dari apa huruf, gitu. Jadi kalau yang nggak tahu maka nggak ada alasan. Lo kenapa? Saya apa namanya? Kayak nggak tahu, yang lain tahu, kan? Saya sudah sebutkan tadi. Itu v ya, itu termasuk dari apa? Dari huruf. <ganti> Jadi alasannya apa alasannya? Tadi sudah udah sebutkan. Tapi <ganti> berikutnya. Tadi apa tadi? Muhammadun fil? Al masjid. Al masjid apa? Isim, isim. Kenapa isim? Digadang kata benda dan tidak berkaitan dengan apa? waktu. Jadi penerjemahan apa? Isim itu adalah kata benda. Itu seperti penerjemahan sirik kecil itu adalah ria gitu. Sirik kecil adalah apa? Ria Sedangkan sirik kecil jumlahnya berapa? Banyak, ya kan? Tapi kenapa disebut ria Karena dia mewakili, ya kan? Riya itu termasuk jenis dari sirik sirik kecil. Nah, dan riyah ini termasuk apa? Yang banyak terjadi dan paling banyak menimpa kaum muslimin misalnya. Dan yang paling penting misalnya atau umul bab disebutnya atau bab yang paling utama. Ya seperti juga kita katakan al-hajj, arafah, haji itu adalah arafah. Jadi arafah itu yang termasuk apa? Rangkaian haji sebenarnya ya kan? Ya As misalnya syirik kecil dari riyah, kemudian haji arafah, kemudian isim itu apa? astagfirullah satu lagi dong. Ini apa? Saya analogikan dengan apa? Dengan kata-kata aja. -kata. Jadi seperti itu. Jadi isim adalah kata benda. Itu seperti kita katakan bahwasanya sire kecil itu adalah riya. Jadi apa? Kita ambil sebagian nah, untuk mendefini mendefini mendefinisikan nah, mendefinisikan. Ya. Seperti itu ya. Akan tetapi Sebenarnya enggak cuman itu yaitu apa? Lebih banyak seperti yang kita terangkan tadi. Seperti itu. Baik. Berarti kalau kita kalau orang yang mengatakan isim itu adalah kata benda, betul atau salah? Betul. betul. Jangan kita salahkan. Kemudian kalau apa namanya ketemu orang, isim itu kata benda. Oh, salah. Isim itu enggak cuman kata benda. Jangan disalahkan, tapi itu memang betul. Cuman dia men, apa namanya? menyebutkan sesuatu untuk men, apa? Apa istilahnya? Biar cepat pemahamannya gitu. Dan itu kata benda itu yang paling banyak isim nanti. Taib, kita lanjutkan. Insya Allah paham semua. Ada pertanyaan ini? Ya, kalau misalnya syarahnya terlalu cepat, yang saya khawatirkan itu sebenarnya saya menggunakan istilah yang apa? Belum dipahami sebagian. Nah, kalau mungkin sebagian yang paham, sebagian nggak paham ini yang saya khawatirkan. Kadang saya lupa, atau saya menembutkan suatu apa namanya istilah yang baru atau bahasa Arab saya tidak terjemahkan misalnya. Nah, itu nanti mohon di, diingatkan ya. Baik. Kita lanjutkan. Qala, selanjutnya. Musanif ni rahimahullah berkata, fal Maka isim itu yu'rafu diketahui. Nah, ini sekarang ciri-ciri apa? Ciri-ciri isim. Maka isim itu diketahui dengan Bilhobdi Bi tadi apa artinya Dengan ya. Al-Khob Al-Khobat itu apa Nah Itu adalah istilah Khobat itu adalah istilah Orang mana Kufah atau Basroh ya. Basroh Jadi Penulis Jadi Sebelum kita masuk ke Masyarakat Kufah atau Basroh Jadi penulis ini apa uh, Dia lebih condong ke Masyarakat Basroh Basroh sama Kufah ini apa itu Dua-duanya adalah nama kota Di mana di Iraq. Kenapa Kenapa Basroh sama Kufah disebutkan dalam Nahu? Nah, karena pertama kali kemarin yang, yang mencetuskan ilmu Nahu itu siapa? Siapa masih ingat? Abu Aswat Adu Ali. Nah, Abu Aswat Adu Ali ini menyebarkan di mana di Basroh pertamanya 100 tahun. Nah, sedangkan Basroh sama Kufah ini adalah dua kota yang dalam persaingan, persaingan dari sisi ilmu, dari sisi yang lainnya. Akan tetapi orang kufah ini tidak tahu kalau Basrah itu punya ilmu Nahu sampai berapa tahun sampai 100 tahun baru tahu bahwasanya pas muncul, uh dia punya ilmu apa Nahu atau dia sudah terkenal dengan apa ilmu Nahu kemudian orang ahli kufah ini berpikir supaya bisa menyaingi apa Al Basrah akhirnya datang dengan apa dengan istilah-istilah baru. Kemudian dengan syawahid atau dalil-dalil baru Akhirnya dia bisa memang menyeibangi Yaitu apa? Perselisihan ya, Khilaf antara apa? Ahlu Basrah sama Ahlu Kufah ini Menjadi apa? Dua pendapat Nah Bahkan istilahnya pun diselisihi Nah istilah di sini Istilah Al-Khobdu ini adalah istilah orang Ahlu Basrah sebenarnya Orang Basrah Nah Menyelisihi istilah yang asal Yaitu istilah sebelumnya Yaitu apa? Siapa yang tahu? Al-Jar Al-Apa? Aljar, aljar itu apa tadi sebutkan? Itu adalah kas, kasro. Jadi khafat atau aljar itu adalah kas, kasro. Jadi isim itu diketahui dengan adanya tanda kas, kasro. Maksudnya kasro itu di tengah, di awal atau di akhir? Di akhir, di akhir maksudnya, bukan di tengah. Ya. Jadi ilmu nahu ini adalah ilmu yang mempelajari harokat akhir. Nah. Maka harokat harokat yang kita belajar di akhir akhir saja, di tengah nanti di pelajaran syro. Nah di sini diketahui dengan kasro. Ya. Jenis kasro apa? Itu pendalaman lagi nanti. Intinya kita ketahui dengan apa? Al khafdu. Al khafdu itu apa namanya kas kasro. Kemudian wad tanwin dan juga tan tanwin. Waduhul waduhulil alif lam dan masuknya alif dan lam. Masuknya alif dan lam Wah huruful khabdi Nah ini sampai sini dulu huruf khabdi sebelum sebelum. Dikena, di Diketahui kata Apa namanya Kata benda tadi atau isim tadi itu dengan Kasro Dan tanwin dan kemasukan Alif dan lam Jadi kalau antum menemui kata yang bisa dikasro Akhirnya Atau kata yang ada tanwin Di akhirnya Tanwin itu bisa tiga kemungkinan Apa kemungkinan pertama Fat atau tanwin fathah, nah, fat hatanwin, kasrotain, dot nah, domatain. Tiga-tiganya ini masuk ke sini. Jadi semua tanwin mutlak. Dukul alif lam, kemasukan alif dan lam. Seperti kata apa tadi yang sudah saya tiga sebutkan tadi, tiga, tiga kalimat tadi apa? Al Quran. Nah kita pun tidak ada alnya Ini yang alafan. Al Masjid ini contohnya seperti itu. Kemudian yang yang al kemudian yang tanwin tadi apa saya sebutkan tabun Ta nah, walaupun enggak saya sebutkan pun tadi ada kitab kalau masalah tapi enggak apa apa sahih itu ya. atau muhammadun ya kan muhammadun fil masjid saya bilang itu kan terus <tuh> kemudian yang terakhir apa al kof al kof itu tu apa kastrojer nah ini belum nah ini diketahui dengan apa? Dengan huruf-hurufnya nanti. Misalnya tadi saya katakan apa? Muhammadun fil masjid di. Fil masjid di. Kenapa di? Karena ada kata fi. Nah, fi itu termasuk huruf jar atau huruf kofet namanya. Nah, ini yang belum belajar. Kita baca di sini. Wah huruful ul Dan huruf kofet. Atau huruf jar. Atau huruf-huruf. Ma'ani yang menyebabkan isim setelahnya itu kasroh Nah itu keterangan panjangnya Jadi huruf ul itu apa? Huruf-huruf ma'ani yang menyebabkan isim setelahnya itu menjadi kas kasroh Jadi huruf kobdi itu adalah huruf-huruf ma'ani Yang hanya masuk kepada isim Dan menyebabkan isim setelahnya itu apa? Kasroh Nah kata hanya masuk kepada isim ini menunjukkan bahwasanya huruf khafat ini masuk apa termasuk ciri atau tanda apa tanda isim. Berarti kalau ada huruf khafat di nanti berarti itu pasti apa isim atau huruf Jar gitu. Tapi sudah istilah khafat sama Jar ini ini kita pakai yang mana ini sama aja. Ya. Kita pakai apa? Sepakatnya, kofat ada jihad, jadi kitab kofat, kofat susah, Kofet susah. Kofet Kofet Kofet. ya, berarti antum mengikuti madhab kufiyun ya, kufah, A berarti enggak sesuai sama kitab ini, kitab ini Basro, nanti antum bantah kitabnya, <laughs> madzhabnya enggak sesuai, baca terus. <laughs> Tapi tadi perselisihan nahu itu nggak banyak ya? Perselisihan nahu itu nggak banyak, nggak seperti apa? Fiqih atau yang lainnya? Nggak banyak perselisihan nahu itu. Adapun misalnya banyak itu, maka nanti apa? Ulama-ulamanya yang berselisih. Ya, ulama-ulama pulang -ulama misalnya pulang. Atau nanti apa? Kaumnya, kaumnya mengatakan apa? Kobila ini seperti ini berbeda. Kobila ini seperti ini berbeda, seperti itu. Maka Arab banyak kobila, maka apa? Dan mereka datang dengan bahasa, dengan lahan mereka masing-masing maka itu menyebabkan istilah juga, tapi nggak nggak sebanyak apa istilah di bab yang lainnya. Taib, uh, sampai mana kita? Huruf berubah huruf atau huruf jar yaitu apa huruf-huruf Ma'ani atau huruf-huruf yang mempunyai makna atau jenis kata yang ketiga tadi kita sebutkan, ya, yang ketiga dia masuk kepada isim dia menyebabkan itu dan ini hanya ada dalam bahasa Arab huruf kofit ini makanya sebagian ulama ya, karena salah satu cara seperti ini, mengharamkan terjemahan Al-Quran nah, kenapa mengharamkan terjemahan Al-Quran karena Al apa bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan nah, tapi terjemah yang ada itu bukan terjemah secara harfiah tapi apa, tafsir tafsiriyah ada pun tafsiriyah maka boleh, kenapa karena ya memang seperti itu Nah kita apa namanya memakainya sesuai dengan konteksnya nggak sesuai dengan hurufnya atau kata katanya. Jadi kalau bahkan Quran terjemah harfiah itu bukan harfiah sebenarnya itu adalah tafsiriah. Jadi seperti itu ya. Dan ini kita kembali lagi. Ini adalah kekhususan apa bahasa Arab. Tidak ada apa di bahasa lain seperti ini. Seperti kekhususan bahasa Inggris ada tubi misalnya. Nah, tubi itu ada nggak bahasa yang lain? Saya pun tahu dia belajar bahasa lain. Bahasa Indonesia enggak ada yang jelas ya. Kaf huruf kaf ini adalah kekhususan bagi bahasa Arab. Dan huruf kaf ini adalah apa? Tanda bahasanya. Ketika dia masuk kepada suatu kata, maka pastikan itu adalah isim. Misalnya, fil masjid. Misalnya fil tadi kita sudah sebutkan itu adalah huruf kan? Pasti al masjid itu pasti apa? Isim. isim. Ya atau kafatnya. Karena tanda tanda isim itu adalah kafat tadi. Seperti itu. Dia adalah wahyia. Nah, ini harus diapa? Min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kaf wa lam titik wa huruful qasami wahia al waw wal ba'u watt. Baik, dari awal. Huruf khafat atau huruf jar itu adalah tinjiannya ini. Wahia dan dia adalah min apa artinya min dari. dari min itu artinya dari kemudian wa ila dan nah wa di sini artinya dan ya ila ya dan di sini apa e, cuman kata sambung saja bukan termasuk di sini jadi yang masuk huruf huruf khafat itu cuman ila saja ila ila apa artinya ke Kemudian an, apa artinya? Dari, dari juga. Itu mana dasar ya? Nanti tapi nanti mana nih berubah berubah-ubah, suberubah. Setelah ini saya terangkan. Kemudian waala dan ala, ala itu apa artinya? Di atas. Wafi di atau di dalam. Waruba apa rubba? Hmm? Jarang nah, ya, Rubah itu artinya apa? Litaklil Yaitu apa? Taklil itu kolil dari kata kolil Sedikit Naam Taib Kemudian Rubah Kemudian walba Ba itu apa? Bi tadi Yaitu apa? Artinya Dengan Type, kemudian welkaf, kaf itu maksudnya apa? Ka saja, ka gitu. Ka itu apa? Seperti artinya. Ka itu kaf itu maksudnya ka saja. Misalnya gini contohnya, Anta Kalkomar, ya. Anta Kalkomar, atau Anta Kamuhammad. Ya, kamu seperti apa? Muhammad. Ka di sini cuma ka saja udah huruf kaf gitu satu. Kemudian, walam dan lam. Wah huruful qasam. Nah, sebelum walam dulu, sampai di lam dulu. Baik. Lam itu artinya apa? Untuk. Ya. Tetapi itu adalah makna dasar. Yang makna dasar itu adalah makna asal. Tetapi nanti dia punya makna-makna lain disesuaikan dengan konteksnya seperti apa? Kata barakallahu fikum. Apa artinya? Ya. Semoga berkati Allah atas kalian, gitu kan? Tapi di situ katanya fi. Fi itu artinya apa? Di dalam. Kenapa enggak barakallahu alaikum? Nah, itulah. Jadi itu huruf jar seperti itu ya. Jadi huruf jar itu bisa bermakna Allah walaupun katanya fi, gitu atau nanti kebalikannya dan itu banyak maknanya seperti itu ya seperti itu seperti dalam nanti dalam pelajaran kalau di apa di jurus lugo atau di arabiyah benyidaik itu apa misalnya adrusu bil jamia pada albi itu artinya apa dengan harusnya adrusu bil jamia saya belajar di universitas misalnya tapi dia bisa menggantikan nah penggantian ini bukan kehendak kita maksudnya semena-mena boleh kita yang penting sesuai konteks kemudian kita ganti-ganti enggak tapi apa huruf jari itu semuanya apa sama i jadi kita harus mendengar sesuai apa mereka meletakkan itu jadi mereka meletakkan di mana maka ikut gitu bukan terus karena maknanya bisa berubah-ubah kemudian kita masukkan seenangnya maka enggak kita ikut apa dengan cara mereka meletakkan di mananya ada pun makna maka memang dia itu mengikuti apa konteksnya nanti tapi dia mempunyai makna asal yang sudah kita terima tadi itu adalah makna asalnya. Baik. Kemudian yang terakhir wa huruful qasam dan huruf. Huruf itu jamak dari kata apa? Harf. Harf artinya apa tadi? Huruf. Nah, bolak-balik. Huruf itu jamak dari kata harf. Harf artinya apa? Huruf. Nah. Tapi beda bahasa ini ya. Huruf itu maksudnya bahasa Arab. Jama dari kata apa? Harf. Ini maksudnya apa? Bahasa, bahasa Arab. Harf artinya apa? Huruf. huruf. Bukan kesini tapi kesini ini bahasa Indonesia. Jadi huruf dalam bahasa Indonesia. Ya, jangan bingung. <laughs> huruf itu jama hurufun. Nah, anak-anak kasih tanwin biar gampang. Hurufun itu jama dari kata harfun. Harfun itu artinya apa? Huruf. huruf. Huruf pakai ha atau pakai ha Yang terakhir tadi Pakai apa? Ha, bukan pakai ha Kalau pakai ha itu bahasa Arab Nah, tapi bahasa kita hu, Huruf nah. Bidangan antara huruf sama huruf Karena bahasa Indonesia gak ada ha ya. Tapi kita lanjutkan. Dan huruf Dan huruf atau akwan, salah wah huruful qasam dan huruf qasam atau huruf-huruf qasam itu artinya sumpah dan huruf-huruf untuk bersumpah. Jadi nanti ada huruf dan dia itu mempunyai makna dan maknanya itu untuk apa? bersumpah atau artinya demi. Demi. Ya. Wah ya dan dia adalah pertama al-wau yaitu apa? Wau. Wow. Al-wau. Contohnya Wallahi misalnya war rahman misalnya apalagi was syamsi wal laili apalagi was -tama. apalagi walail walail dan seterusnya itu semuanya adalah huruf apa qasam atau huruf untuk bersumpah yang artinya demi Ya, nanti sebenarnya ada perincian, tapi nggak apa-apa, kita nggak usah dirinci dulu. Nah Intinya tiga ini adalah apa jenis hu, jenis huruf kosam atau huruf untuk persen. Yang kedua wal-ba dan apa ba. Contohnya apa? Bismillah. <laughs> Bismillah dengan nama Allah. Bilahi contohnya. Ya, bilahi. Nah, kalau di sini apa namanya e, pembahasan masal sumbah nanti kita akhirkan kebabnya bab Insya Allah kemudian tak contohnya apa talohi. ta'lohi nah baik kenapa bila sama Allah cuman saya kasih satu contoh karena nanti ya pembahasannya nanti Insya Allah di, dirinci dan nanti kalau dirinci di sini terlalu panjang intinya tiga huruf ini itu adalah apa huruf untuk apa bersumpah kenapa dia dimasukkan ke jenis apa ke tanda isim Kenapa? Siapa yang tahu rahasianya? Kan tadi kan tanda isim apa? Pertama adalah kafat atau kasroh. Yang kedua tanwin ya kan? Yang ketiga alif lam. Yang keempat kemasukan huruf kafat atau huruf jar yang sudah kita sebutkan. Yaitu apa? Apa min ilah wa anu ala wa fiya dan seterusnya sampai akhir. Dan yang terakhir adalah huruf kosam. Nah, kenapa penulis memasukkan huruf kosam? ke tanda isim berarti bawasanya apa gitu kesimpulannya apa kenapa itu kesimpulan pertama Kesimpulan yang kedua yang intinya yaitu apa bawasanya tidaklah masuk kosam atau sumpah ini kecuali pada isim Nah jadi Tidaklah masuk sumpah ini kecuali pada isim. Berarti kalau ada sumpah pasti itu apa? Isim gitu. Seperti itu ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Eh penjelasannya gimana? Kurang cepat atau kurang lambat? Kecepatan. Mungkin karena istilah ya. Saya saya hadirkan ini. Jadi apa? Istilah-istilah yang langsung saya apa? Saya pakai itu. Nah, itu yang akan khawatirnya sebenarnya. Taib ada yang, gak, yang ditanyakan aja sebelum apa? Iya silakan. Kata sambung. Dan itu masuk ke dua-duanya nanti. Jadi dia bukan tanda isim. Maksudnya misalnya makan dan minum misalnya kan. Dua-duanya fiil kan. Berarti dan atau wow ini bukan tanda apa? Tanda isim. Ya. Muhammad dan Ali ya betul bisa. Tapi dia masuk ke yang lain. Muhammad, misalnya makan dan minum. Dua-duanya apa? fi'il. Maka berarti itu bukan tanda apa? Karena isim. Yang kita bahas di sini adalah apa? Tanda isim gitu. Tapi nanti ada tanda-tanda yang lain seperti salah satunya adalah munada atau huruf nida. Huruf nida itu panggilan. Ini saya singgung aja sedikit ya. Misalnya ya Muhammad. Wahai Muhammad. Bisa enggak kita panggil wahai pergi gitu kan? Enggak bisa. Yang ada wahai orang yang pergi. Nah, orang yang pergi itu pasti isim di situ. Maksudnya benda yaitu orangnya. Wahai apa? Wahai apa? Nah, kemasukan ya tidak itu termasuk juga tanda apa? Tanda isim. Dan nanti ada tanda yang lainnya. Tapi ini sudah cukup di sini. Maksudnya apa? Sampai di sini itu sudah kalau Anda sudah pahami semuanya, maka di sini sudah, apa sudah mewakili. Nanti adapun setelahnya maka itu sebenarnya perincian saja. Tayib. Seperti nanti salah satu tanda isim yaitu idofa. Siapa yang pernah belajar idofa? Nah, idofa itu bersambungnya apa isim dengan isim yang lain kemudian dia menjadi kasar. Kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya idofa? Penyandaran. Huh? Penyandaran, ya betul. Penyandaran. Nanti insya Allah di babnya. Nah, tidaklah tidaklah dia bersambung seperti itu atau idofa seperti itu kecuali dia isim pasti isim seperti itu. Sahib, ada tanda lain? Ada pun huruf, huruf apa tadi huruf jar atau huruf kafet ini sebenarnya banyak, nggak cuma ini. Ada yang dihilafkan juga, ya dipersilisikan. Ada juga yang disepakati nah ini termasuk apa? Wala alam ini termasuk sana yang disepakati. Ada pun nanti di kitab lain nanti bisa lihat mungkin sampai 22 ya atau bahkan lebih. Wala Intinya apa? Ini yang di intinya, ini apa yang di umulbabnya di sini. Baik. Ada pertanyaan sebelum? kita tanya. Nah, ada pertanyaan? Nah, terus kemudian, yang paling penting minggu depan itu apa? Matanya dihafalkan. Matanya itu apa? Matanya itu apa? Matanya itu apa? Isinya, ya betul. Atau eh, atau bahasa Arab yang kita baca tadi itu dihafalkan. Yang halaman 114 itu, mulai ke situ. dihafalkan sampai di akhir pelajaran kita. Nah, misalnya nanti di pertemuan berikutnya saya tunjuk misalnya. Nah, e, antum sebutkan matanya misalnya. Misalnya al-kalam wulaf dunmufidunmuka bubilwat, misalnya itu satu. Lanjutkan misalnya. Kemudian apa artinya itu? Jadi harus hafal dan apa? Dan artinya. Dan di situ insya Allah gampang ya. ada apa? Ada mananya. Jadi nggak usah repot-repot translate. Nah, tapi apa? Dan antum lihat terjemahannya itu, insya Allah ingat apa penjelasan Ana, insya Allah. Karena enggak, enggak, enggak apa, enggak jauh-jauh di situ. Bagus ini apa matanya, type. Ada pertanyaan minggu depan silakan dihafal. Kenapa? Karena saya memilih kitab ini ya, karena itu tujuannya untuk apa? Di hafal. Kalau yang belum misalnya gini, misalnya belum paham, ya, kemudian Tanya, belum paham lagi Hafal aja, hafal bisa kan Hafal bisa Kalau belum hafal ha eh, belum paham, hafal dulu yang penting ya. Pemahamannya belakangan nanti ya. Seperti orang menghafal Quran Al-Quran paham gak? Belum misalnya, hafal dulu yang penting Dari kecil kita latih untuk menghafal nah Suatu saat kita akan mendapati Diri kita apa? Tahu maknanya dan kita gak terasa Ketika apa? Kita berusaha pusuk Dalam sulat, ternyata apa? pas konsentrasi ternyata paham nah, kita nggak sadar bahwasanya kita sudah apa sudah tahu maknanya dan seperti itu belajar bahasa arab antum tetap istiqomah terus belajar terus nggak putus nanti lama lama antum mendapati diri antum akan naik ya, naik derajatnya dari yang mungkin satu ayat atau satu surat surah al baqarah misalnya antum nol sama sekali nggak ngerti dari sini keluar dari sini antum sudah tahu fi itu artinya apa ya kan ya, misalnya dalam surah al baqarah ada kata fi oh maksudnya di Baru fi. Ya kan? Nanti belajar lagi misalnya. Ada yang lain. Tapi dihafal. Jangan dilupakan. Kalau dilupakan ya sama aja. dihafal. Kemudian nanti. Kata yang lain di Arobiyah Bani Adek. Atau yang lain. Kemudian dapat fi al-masjid. -masjid. Kemudian fi apa namanya. Fi buyutin. Misalnya buyut. Maksudnya buyut jamak dari kata bait. Bait itu rumah. Oh paham. Tambah lagi. Nanti antum apa. Akan naik naik naik. Dan gak terada. Kemudian yang sering ditanya itu. Sampai kapan. Saya akan belajar seperti ini. Nah itu adalah pertanyaan yang Sering ditanya, saya bisa bahasa rapi itu kira-kira berapa tahun? Nah, maka pertanyaan ini jawabannya adalah, jawabannya apa? Hah? <laughs> jawabannya apa? <Lala. laughs> Jadi, intinya apa? Intinya... Belajar itu terus menerus intinya itu ya, Jangan tanya sampai kapan saya kira-kira bisa menguasai Kalau kita tentukan misalnya kan Kira-kira kalau dua kali pertemuan itu semua Sekitar dua tahun Kalau antum gak meroja Antum gak hafal Dua tahun itu gak ada apa Sama aja gak belajar Ya kan <laughs> Itu hanya kita tentukan Atau lima tahun lah misalnya Lima tahun tapi kalau antum Gak ngapal gak meroja Ya sama aja Atau antum Meroja ngapal Lima tahun Ternyata masih ada yang kurang Nah itulah belajar memang seperti itu Jadi gak akan gak akan ada apa habisnya ya, sampai misalnya kita sudah misalnya ada salah satu ekwannya nanti akan jadi ustad misal jadi ustad dan ketika dia jadi ustad itu pasti dia kan terus apa terus belajar nggak mungkin dia wah saya sudah bisa gitu yang mengatakan bisa itu orang sebenarnya diri kita tahu kita itu nggak bisa gitu orang bilang wah tuh udah bisa bahasa arab padahal kita batin sebenarnya saya nggak bisa juga gitu tapi <tuh> <tuh> kayak gitu itu kondisinya maksudnya nggak bisa itu maksudnya nggak bisa apa mengilmui secara apa Secara baik sebenarnya kayak gitu. Kalau dia sudah merasa bisa ya berarti itu apa? enggak baik itu alamat apa? alamat enggak baik. Maka apa? Seperti itu. Jadi belajar-belajar sampai kapan ya? Terus intinya belajar itu terus. Adapun hasilnya maka seperti saya bilang tadi kemarin itu yaitu apa? Itu adalah fadlun. Ini Allah itu karaman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tutup dulu ya. Insya Allah intinya minggu depan di hafal. Kemudian nanti saya tanya dan jangan merasa terbebani dengan hafalan. Baik, saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.